Yang paling signifikan kalau secara musik ya, kalau dalam bicara... dan lirik lirik juga, ya lirik sangat berubah. ini, lebih nah. produksinya lebih sedikit lebih ya. serius. Nah. Nah, dulu kita kalau bikin musik itu pokoknya harus kencang kencang kencang dan hmm. kencang sekarang. Lama -lama, kalau kalau lama kelamaan kita harus hmm. mencocokkan antara musik dan lirik. Dan dulu nggak ada sponsor. Nah. <laughs> Jelas untuk reklamasi uh, reklamasi Bali jelas saya jeg e, tentang rencana er Teluk Benoa di Bali Selatan saya sudah jelas saya menolaknya. Stay untuk reklamasi uh, reklamasi Bali jelas saya menolak karena itu sangat uh, sangat merugikan uh, pulau Bali terutama yang saya paling takutkan adalah abrasi di Bali <Susuk> naiknya uh, air laut ke permukaan permukaan sekarang sekarang di uh, Bali Timur itu saya lihat semua pantai yang ada di timur itu sudah memakai fondasi untuk penghalang ombak. Sekarang bayangkan kalau 883 hektar diuruk lagi, seberapakah naiknya air itu untuk uh, akan meneng menenggelamkan kembali? Kalau saya pribadi, reklamasi itu kalau udah laut itu diurug itu uh, airnya, laut itu akan pindah ke mana. Jadi seperti teori Archimedes kalau benda itu uh, jumlah benda yang dimasukkan ke dalam air air air itu sama dengan jumlah yang diuruk jadi akan melebar akan menimbulkan efek uh, banjir di uh, di sekitar sekarnya ataupun itu juga selain merusak biota laut karena di situ juga daerah konservasi daerah yang sudah diterapkan secara hukum itu adalah daerah untuk perlindungan uh, hutan bakau, jadi itu kalau sudah di, dianggap itu konservasi, itu adalah yang harus kita pertahankan yang harus kita memberikan nafas pada bumi itu sendiri, jadi kalau itu akan dilakamasi banyak sekali hal-hal negatif yang akan terjadi, berarti karena kita sudah memiliki memiliki uh, pengalaman pengurukan pantai serangan, yang di pulau serangan itu di diuruk dan efeknya adalah abrasi ke ke pantai-pantai sekitar eh, pantai pantai timur Bali jadi abrasinya sangat keras jadi lingkungan hidup itu sangat rusak jadi untuk itulah eh, kalau saya pribadi itu karena saya cinta sama alam alam sudah memberikan hidup pada saya saya ingin mempertahankan apalagi pulau saya sendiri dan dalam apa dalam gerakan penolakan reklamasi teluk benua ini SID kami bukan satu-satunya yang menolak terutama di dia apa ya di di departemen seniman ya maksudnya ada banyak sekali seniman bukan cuman bukan cuman seniman Bali tapi seniman di luar Bali dan di luar negeri juga seperti Bang Iwan Fals, Sawong Jabo, Happy Salma, Seringai juga, uh, Kirana Larasati, ada Kartika Yaya, ada banyak seniman dan musisi musisi seniman dan se apa selebriti yang mendukung gerakan kami jadi kalau di Bali